jinna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad <coughs> Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahuhu sahla wa anta taj'alul hazna iza shikta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassarah Allahumma inna na'udu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakshak wa min nafsin la tashba' wa min dakwatin la yustajabu laha Rabbi shrah sadri wa amri wa hlul uqdatan yafqahu qawli Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazzila aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yajhala alaina amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah taala. <coughs> Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama di masjid ini Bapak Ibu. Tentunya sangat besar harapan kita kepada Allah taala mudah-mudahan Setiap detik waktu yang kita luangkan bersama ini Dicatatnya sebagai ibadah yang kelak memberatkan timbangan amal kita Dan agar pahala kita berlipat ganda Mari kita niatkan juga silaturrohim Kita niatkan menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala Kita niatkan kumpul dengan orang-orang soleh Dan kita niatkan ikcikaf dan kalau memang menurut Allah Ta'ala yang kita lakukan malam hari ini adalah ibadah Bapak Ibu Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang kita lakukan malam hari ini Mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi Tanpa adab maupun hisab Amin <tuh> Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala yang kita bahas adalah buku Agar sekeluarga berkumpul bersama di surga Pada pertemuan yang lalu Kita membahas tentang tiga ayat Dengan tiga ayat ini Allah Ta'ala membimbing kita Bagaimana agar sekeluarga bersama-sama masuk surga Ayat pertama apa Bapak Ibu masih ingat? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qunu anfusakum wa ahliikum narah. Wahai orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya suami istri Bapak Ibu harus sejajar. Selaras sejalan sepakat dalam menghindarkan diri mereka dari api neraka, neraka. Jadi suami istri ini harus saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Tapi perlu diketahui juga Masuk dalam bagian ini ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Harus digarisbawahi Pak Qadir siapa imam siapa mak? Mak -mum nya tentu agak tinggi sehat masyaallah Maksudnya apa siapa imam siapa makmum Meskipun kan jelas siapa makmumnya Bapak Ibu Istri imamnya siapa suami Kadang-kadang orang itu Bapak Ibu ketika menikah itu kan ada perbedaan Mungkin dulu sebelum menikah yang perempuan banyak ngajinya sing laki-laki enggak tahu ngaji gitu kan. Lah kok mau jadi suaminya gimana sampai saya gono sing ngelamar kecuali itu ya kan piye meneh. Terjadi enggak seperti itu Bapak Ibu? Banyak kadang-kadang baik suami, baik laki-laki maupun wanita itu ketika belum menikah itu cita-citanya aku harus mendapatkan hafizah. Pengen oleh hafizah BHS amawe ke hafal ngerasa nojos ama wong maca Quran wis kelodak-kelodak kayak gotri kemerotok. ngono. Nah, itu kan ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi tetap ketika terjadi hubungan suami istri, ketika sudah menikah itu harus tahu mana imam mana mak makmum. Saya mengatakan demikian karena biar wanita itu tahu andaikah dia itu benar Kemudian suaminya salah Mana imam mana makmum itu tetap harus diketahui Bukan berarti kemudian seenaknya Karena suaminya tidak mengerti Tidak pernah belajar Sehingga dia itu agak bagaimana begitu loh Makanya kenapa si wanita itu kok tidak beli tinggi-tinggi sekolahnya Pak Khadir Karena ya kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala kan Karena kalau misalkan wanita itu sekolahnya tinggi, nggak mau dia laki-laki yang di bawah dia. Ilhaman rahimah robuk ya kan? Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Taala beda lagi gitu. Kadang-kadang, uang -kadang, misalkan istrinya kerja, gajinya lebih besar daripada suami aja kadang itu terjadi masalah kok ya. Apalagi yang nggak seperti itu begitu. <tuh> Nah ini Bapak-Ibu sekalian, maka ditegaskan mana Imam, mana Makmum Sekarang Panjenengan dalam sholat berjamaah Imamnya siapa? Halo? Yang di depan Makmumnya berapa? Banyak kan? Di belakang Ini Imamnya salah Pak Misalkan Imam itu mestinya dia duduk untuk tashaud awal Tapi dia lupa sudah langsung naik rokaat ketiga dan sudah mulai baca al Fatihah. Makmumnya subhanallah, subhanallah, subhanallah Tapi imamnya tidak balik, lanjut Ini makmumnya salah atau imamnya yang salah? Halo? Yang salah siapa? Makmumnya? Imamnya. Ketika Imam sudah dikatakan Subhanallah dan dia tidak duduk dan memang mestinya tidak duduk Bapak Ibu. Jazakallah Khairan Pak Tata. Masya Allah <tuh> Kenapa? Karena kalau tasyaud awal itu kan dalam sholat kan hukumnya wajib. Ya termasuk wajib-wajib sholat sementara kalau membaca al-fatihah hukumnya adalah rukun. Rukun itu lebih tinggi daripada wa wajib, jadi meskipun makmum sampai elek ngomong subhanallah imam gak boleh balik pak, karena dia sudah masuk membaca al-fatiha kecuali kalau dia baru naik begini, belum sampai berdiri tegak, makmum sudah subhanallah dia balik gak menjadi masalah nah intinya kalau imamnya salah, sudah diingatkan subhanallah, tapi imam gak mau balik, ini makmum apa sikapnya terus mengikuti imam atau wis tak sono dhewe gitu mengikuti imam mesti salah itulah yang namanya jamaah jama nah nanti dalam rumah tangga juga seperti itu Bapak Ibu makanya kembali kepada qul wa ahlikum nara tetap siapa makmum siapa imam andai suami salah sebagai imam makmum yang ngerti itu salah nek itu yang baik kalau mengingatkan itu yang baik dengan suara pelan, suara lembut, gitu kan? Tahu enggak kisah cerita dari yang terjadi pada ibundanya Anas bin Malik, Bapak Ibu? Ibunya Anas siapa namanya? Alhamdulillah ndak ndak panas nemenoh. Masalah. Siapa ibunya Anas? Ibunya Anas kok panas pak Irwan ini? Lah ya ibunya Anas siapa Sin dan ibunya Anas Yang bisa jawab boleh pulang Ummu Sulaim Ummu Sulaim itu kan Satu-satunya Bukan ya Wanita pertama dalam Islam Yang menjadikan mas kawin Pernikahannya adalah Masuk Islam dia dilamar sama laki-laki namanya Abu Tolhah Abu Tolhah seorang kesatria kan. Ketika datang melamar di Makkah Kepada Umm Sulaim, Umm Sulaim bilang Laki-laki seperti sampean itu tidak pantas ditolak gitu kan Kalau ngelamar itu Abu Tolhah Cuma satu tok Yang membuat saya tidak bisa menerima Lamaran sampean gitu kan Anas bin Malik ini kan bapaknya kan namanya Malik jadi Malik ini Bapak Ibu itu dulu istrinya Ummu Sulaim cuma Malik ini dia itu pecandu nikotin apa nikotin waktu itu sudah ada enggak? dia pecandu minuman keras sementara Nabi Muhammad SAW mengharamkan khu Khamr dia mengatakan Wah tidak bisa ikut saya ini Karena dia mengharamkan minuman keras kan Makanya Bapak Ibu Di antara perkara yang menjadikan orang masuk Islam itu Ketika dia susah meninggalkan kebiasaan buruknya itu Akhirnya dia pergi ke Syam Biar bisa nenggak minuman keras sepuasnya Dan mati di sana Nah karena sudah tidak jelas Ditinggal lama ini datang Abu Tolha kepada Umm Sulaim Umm Sulaim menolak intinya Nah Baru kemudian ketika Abu Tulha dibilang, Nek Sampian masuk Islam dan hijrah, ayo kita nikah gitu kan. Langsung ketika hijrah ke kota Madinah, Abu Tulha hijrah juga bapak ibu dan masuk Islam. Maka menikahlah mereka. Nah, Abu Tulha ini termasuk laki-laki yang dia itu terkadang susah menerima takdir ya. Jadi setelah mereka menikah itu, Allah Ta'ala mengkaruniai mereka itu anak pak Mengkaruniai ah? anak Ini nanti silakan dilihat pelajarannya bagaimana sikap wanita sekarang secara umum dengan Umus Sulaim Meskipun masih adalah wanita-wanita zaman sekarang yang seperti Umus Sulaim sifatnya insya Allah begitu Ketika anak sudah lahir Abu Talha ada suatu keperluan keluar, orang laki laki-lakian mencari nafkah kan. Anaknya yang sangat dia cintai meninggal dunia, bapak ibu. Nah, umur Sulaim bilang, bayangkan anaknya, mak, bayinya meninggal sangat dicintai. Sikapnya itu kepada keluarganya bapak ibu, dia bilang jangan ada seorang pun yang memberitahu Abu Talha bahwa anaknya meninggal dunia kecuali saya. Nah, udah sudah meninggal, anaknya enggak segera, segera dikuburkan, tapi ditaruh di satu tempat di rumah gitu kan. Karena nunggu butul habab ibu. Nah, dari pelajaran ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa hak suami itu jauh lebih besar dari hak siapapun. Misalkan seorang wanita Bapak Ibu ya, bapaknya mati. Kemudian suami minta jatah Bukannya kemudian lu sampean iki lo ini gelo, gak punya perasaan blas wong lagi sedekon njaluk, bukan begitu. Yang lebih diutamakan adalah siapa? Ngubur bapaknya. Suaminya, Pak. Buktinya Ummu Sulaim ketika datang Abu Haq, Abu Haq bertanya kepada suah istrinya, "Bagaimana kabar anak kita?" Karena sudah meninggal, Umur Shulai mengatakan oh, kondisinya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya Dia sekarang pokoknya enak, ya meninggalkan dah sakit belas gitu Nah terus ngomong yang enak-enak Bapak Ibu Nah itulah seorang istri itu, langsung dia memasak makanan dengan menghias tubuhnya dengan begitu cantik Ya setelah makan selesai, kemudian suami melihat istrinya yang begitu cantik, begitu, masya Allah hiasannya dan memang seorang wanita kan begitu kan ketika dalam rumah kan jangan dibalik, ketika keluar cuantik, warung di rumah bau berambang, wah ini ditapu ayah pak khodir, nggak boleh apa nggak boleh, ya laki-laki yang boleh itu nggak pernah mukul pak. Oke, jadi begitu, nah setelah dimasakkan masakan yang enak, berarti kan wanita itu kan seorang istri harus bintar ma. masak makanya saya itu dulu pas ketika ngaji pas kecil kurang ngerti apa-apa itu pokoknya wanita itu intinya 3M maca mana masak nah kalau lulusan tinggi tinggi sampai sedua gak bisa masak gak bisa maca buat apa kan gitu karena tujuan inti wanita itu adalah rito sua, suami Nanti insya Allah akan kita pelajari di sini Pak Jadi wanita salehah itu bukannya banyak sholat Banyak puasa Banyak sodakon Tidak nah, Banyak sholat tapi membuat istrinya eh, Membuat suaminya marah Buat apa gitu kan <tuh> Nah Makanya Umm Sulaim di sini Dia membuat masakan yang enak Setelah itu dia maca sebagus mungkin Akhirnya Abu Tulha Yang namanya suami kepada istri kan Ketika melihat istrinya begitu cantik dia berhasrat, akhirnya terjadi hubungan suami is, istri Ketika sudah sama-sama tenang, sama-sama enak Langsung bilang Bilangnya itu pun pelan-pelan bapak ibu Bukannya lupa, terima ya anakmu mati, bukan begitu Tapi begini Kira-kira, kalau kita pinjam barang kepada orang Kemudian pemiliknya itu minta kembali barangnya Kita berat nolak enggak yang tidak boleh orang kita bukan pemilik barang ah. Langsung bilang begini wanita cerdas ini Sama Umus Sulaim juga Bapak ibu yang bertanya kepada Nabi SAW Ini karena saya lagi ingat Saya ingatkan apa saya sampaikan juga Umus Sulaim ini bertanya kepada para, kepada Nabi di hadapan Istri-istri Rasul SAW Wahai Rasulullah Allah itu kan tidak malu ya dari kebenaran Inna Allah La yastahyi Minal khaf, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Apakah wanita itu juga bermimpi sama dengan laki-laki? Sampai semua wanita itu nutup wajahnya karena malu, Bapak ibu. Malah ada seorang ya Ummu Salama, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngomong begini. Taribat yadakiya umma Sulaim. Intinya ya Allah Allahumma Sulaimi, nukul ditaqo'no, ko bikin malu wajah gitu. Malah Um Salama ini dimarahi sama Rasulullah SAW. Yo ente yang tadi padiyati, gitu kan? Maka Nabi SAW menjelaskan bahawa iya, gitu. Kalau perempuan tak bermimpi, kalau perempuan tak ada mani, dari mana anak itu nanti bisa serupa bapak atau ibunya, kan? <coughs> Karena dalam hadis itu bapak ibu. Kalau mohon maaf ini penjelasan hadis ya Saya agak lupa-lupa dikit Kalau yang lebih banyak itu airnya bapak Atau yang mendahului adalah airnya bapak Maka anak mirip bapak Tapi kalau sebaliknya Yang lebih banyak atau yang mendahului itu adalah airnya ibu Maka anak mirip kakeknya apa? Mirip ibunya Mirip paman-paman dari saudara ibu Ibunya, makanya kan di sini ini sebagai seorang laki-laki itu juga ketika melihat itu bukan hanya bibitnya apa, bukan hanya bobotnya, jadi bibit juga. Karena kadang-kadang wanita itu baik, tapi kalau saudara saudaranya tidak baik, makanya kan dalam hadis itu fainal irqodasas yang namanya gen itu sangat mudah menyelinap gitu. Kadang-kadang wanitanya baik, tapi kemudian dulu-dulunya maling gitu kan wanitanya baik ini bisa jadi tapi tetap ya mudah-mudahan enggak ya kan cuma Nabi mengatakan demikian bisa jadi nanti yang namanya anak ini mirip Sopo mirip saudara saudara ibunya kan Nah itu dari sisi ini jadi gen itu sangat desa sangat menyelinap sangat mudah istilahnya apa ya nyelonong gitu loh, Bapak Ibu nah <tuh> itu umusulai Setelah Abu Talha mengatakan demikian, langsung Ummu Sulaim bilang kalau begitu relakan anakmu dia sudah dipanggil oleh bapaknya. Eh oleh bapaknya oleh siapa? Oleh Tuhanya, gitu kan? Inna Lillahi wa Inna Ilahi rojiun. Nah ini mau marah dah, bisa Abu Talha ini. Nah berarti kan wanita itu kan tahu watak suaminya seperti apa dan ketika terjadi sesuatu dia itu masyallah. Sangat pandai untuk membuat kondisi itu berjalan seperti tidak terjadi apa-apa gitu loh Bapak Ibu Nah ini salah satu contoh jadi bukan kemudian suaminya baru datang capek langsung dibilangi begini-begini Atau lagi sibuk jauh disana detail, oh, anakmu mati, wahaha ah. Malah akhirnya orang yang lagi sibuk-sibuk sana malah bingung juga capek lapo gitu kan gitu kan Nah itu musulim Bapak Ibu Makanya kembalikan kepada siapa imam Siapa makmum Andaikan suami itu salah Tetap dinasih dengan cara yang baik Andaikan tidak berjalan <coughs> Ya weh jangan kemudian ngeyel Dituti terus Nanti ketika enak Dijamong Dituakan didu di belakang Nah itulah makna Ku anfusakum wa ahlikum nar yang kedua, ayat kedua Bapak Ibu adalah surat yang sama ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhah bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah <coughs> nah, ini sudah kita bahas dulu. Jadi makna taubat di sini kan orang itu bisa bertaubat tahu ketika dirinya sah. salah. Jadi orang bertaubat itu Pak ketika dia tahu dirinya salah Salah, bayangkan kalau orang tidak pernah tahu kalau itu salah, gimana dia mau bertaubat Kan begitu Nah, Berarti agar kita tahu bahawa ini hak atau batil Ini syirik atau tauhid, Ini sunnah atau bid'ah Adalah dengan bela belajar Makanya belajar dalam Islam itu wajib sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhotun ala Kuli muslim menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Muslim itu ilmu syar'i itu wajib, Pak. Bagaimana kita wudu yang benar, bagaimana kita salat yang benar, bagaimana kita ketika salat bisa khusyuk mulai takbir, takbiratul ihram sampai salam, apa saja zikir yang dibaca setelah salat? Iya kan Kemudian yang lebih dari itu ya Banyak sekali dalam islamin harus kita belajar Bapak ibu Nah ketika kita tahu baru Oh ya Allah aku salah rupanya gitu kan. Nah kesalahan ini Yang perlu ditobati itu Lagi-lagi kembali kepada poin pertama Yaitu masalah syirik Masalah sholat Masalah makanan yang haram dan halal Ini kita harus tahu Jangan sampai kesyirikan masuk dalam rumah tangga kita Jangan sampai ada di antara anggota rumah ini yang males sholat, sholatnya ditunda-tunda. Jangan sampai kita itu pulang dengan membawa harta haram, pekerjaan kita sobat masjid kok pekerjaan-nya pekerjaan tidak pekerjaan. kenal misalnya begitu. Nah ini, itu perlu ditaubati terus. Itu makna tubuh ilallah taubatan. Nasuhah Yang ketiga Bapak Ibu adalah surat At-Tur ayat 21 Intinya di sini orang tua itu harus sering-sering setiap hari mengajarkan iman Menanamkan iman kepada anaknya Contohnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bonceng Abdullah bin Abbas Ya Abdullah bin Abbas berpesan, ya gulam, Ini u'allimuka kalimat, hai hey, anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadhillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya Allah ada senantiasa di hadapan kamu. Idza sa'alta fa'silillah, jika minta langsung minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Wa idza dan fasta in dan jika butuh pertolongan langsung mintakan pertolongan itu kepada Allah. Jadi jangan punya ketergantungan kepada makhluk, jangan makhluk itu enggak bisa apa-apa kata Allah, kata Nabi SAW alaihi wasallam. Wa la Ini diajarkan Nabi Bapak Ibu kepada anak umur 10 tahun ketika beliau bonceng gitu. Nah ini momen-momen makanya ayah itu harus senantiasa mendampingi anaknya hmm. Bu, dicak mancing lah, dicak renang lah, dicak jalan-jalan lah, berkuda lah, main apalah Sambil ketika, apakah ketika mengayuh sepeda ontel, ketika bonceng pakai motor, ketika naik mobil itu diajari Menanamkan iman, anak itu ditanya-tanya gimana sekolahnya, gimana pergaulannya, dites ini boleh apa ndak gitu kan Coba anak-anak jenengan ini kan sudah pada besar, sudah pada dewasa Terus ngerti tak mandi jinabat itu? Pak Khotir, Pak Toto Iya, ngerti tak mandi jinabat? Ngerti tak anak kamu misalnya ketinggalan gitu Apa ketinggalan sholat itu bisa tanam Baik gimana caranya Ya Karena ada orang itu pak sholat sampai tua gak ngerti Kari loro itu Gak tahu punya anunya apa nambahnya tidak mengerti itu ada Sujud sahwi tidak meronok nah, itu maksud kewajiban tonggoy kan kewajiban pertama kali kan bapak ibu ya kan nah ini yang penting itu nah Nabi SAW mengajarkan wa'lam ketawilah agar kita itu enggak ada ketergantungan kepada makhluk annal ummata lawi jitama'u ala an yanfa'uka bisyai'in kalau umat manusia semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanfa'uka illa bishai'in qad kataballahu lak mereka itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan suatu manfaat yang memang sudah ditakdirkan Allah bagimu wa ini jama'u ala an yadurruka bishai'in jika mereka berkumpul umat manusia semuanya untuk mencelakaimu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadurruka ma raka itu lho, bisa mencelakaimu illa bisyai'in qad kataballahu alaik kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah mencelaka. mencelakaimu rufi'a al-aqlam wa jaffat as-suhuf pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah meng Mengering Itu diajarkan Nabi Bapak Ibu kepada anak umur 10 tahun ketika dibonceng Jadi momen-momen seperti ini sebagai ayah sebagai kakek tanamkan itu iman Nabi Alaihi Wasallam kan beliau kan punya anak gawan ya Bapak Ibu ya Umu Salamah itu kan punya anak namanya Umar Umar bin Abi Salamah masih kecil kata Umar itu kuntu gulamun fi hajrin nabiy alaihi wasallam. Aku dulu tuh bocah cilik. Nah ini kan berarti kan maknanya apa? Kalau kita mengajarkan kepada anak kecil ketika kecil itu membekas sampai tua Pak. Beda dengan orang tua. Orang tua diajari saya iki engko bengi selali. Itu bedanya, makanya kenapa kita itu, mending anak kecil itu disuruh hafal Qur'an, hafal Hadis, karena kuat, kita cepat pak, kalau sudah tua begini, ngapalnya cepat, hmm. tapi iman ini seolah belas, gitu, ilaman rahimah rapuh, gitu kan, nah, jadi kata dia, kuntuhulaman, aku itu anak kecil dulu, fi hajirin nabi SAW, berada dalam, Perawatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakanat yadi tati shu fiswaafa. Namanya anak kecil. Ketika makan itu tanganku comot sana, comot sini. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya gulam he anakku. Bismillah baca Bismillah dulu. Wakulbiyaminik dan makan dengan tangan kirimu. Kira nampak kanan? Itu banyak orang-orang kondangan itu mangane bertangan tengen ngombian di tangan kiwo, oh doai. Ya, jadi makan dengan tangan kananmu wakulmi mayali dan makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu. Jadi diajari pak orang tua itu harus ngerti anakku saleh opo sih. Ada orang tua itu tidak gelem aneh disalahno itu bukan anakku bener toh gitu. Ketika ada kesalahan malah gurunya dipanggil, koni tak bayari gitu kan. Makane sekolah zaman sekarang itu enggak ada barokai kenapa? Karena guru itu manut orang tua ngoten ta. Wes salah nggih dadi disalahkan. Ngoten Pak Irwan ya. Jadi guru itu enggak berani sama orang tua sekarang, Pak. Makane enggak barokai itu. guru Gurune harus ngikut kepada murid. Muridnya padahal Islam itu perintah larangan, perintah larangan katanya di ilmu pendidikan kita enggak boleh melarang enggak boleh ngepuk. Nah itu ketika sholat itu kan suruh mukul kan tapi mukulnya bukan mukul pakai kayu besar pakai linggis sehingga mati anda itu mukul itu hanya itu pendisiplinan Bapak Ibu kemudian menghindari daerah-daerah yang rawan dan maknanya kalau anak itu baru dipukul ketika meninggalkan sholat dan tidak ada perkara yang paling berat daripada meninggalkan sholat, berarti kalau sekedar memecahkan piring, sekedar merusak hp, jangan dipukul. Paling berat itu apa? Meninggalkan sholat. itu pun mukulnya hindari daerah-daerah rawan dan hanya untuk mendisiplinkan, bukan untuk menyakiti, gitu. Ya ini berkaitan dengan apa tadi? Mengajarkan i. Iman, makanya diajak jalan-jalan itu anak Diajak dialog bareng, sering bersama pak Coba jenengan perhatikan dalam surat loqman Ennyon, jadi orang tua itu kayak luqman gitu loh Nah, gimana aku memberi wasiat kepada anakku baca luqman itu surat luqman kan ada kan pertama kali <tul puas> ya bunayya la tushrik billah inna syirka la bulmun hei anakku ajokmu syirik syirik itu dosa yang besar kedaliman yang sangat besar Dicontohkan kepada anaknya Syirik itu nak menolak di kuburan Jaluk kuburan Gawajimat Nang dukun Percaya bahawa Mbak Rara bisa menolak hujan Itu syirik itu pak nak gitu Jangan malah diviralkan Seakan-akan begini itu Rusakan pintunya gitu kan Ajarkan ini kepada anak-anak jenengan Pak baca Luqman itu Surah Luqman baca Terus wasiatkan kepada anak jenengan gitu Dialog juga antara nabi Siapa? Nabi Yaqub dengan putranya siapa namanya? Yu Yunus. Yusuf. Sampai anaknya curhat. Makanya kalau anak itu usahakan Pak curhatnya kepada orang tua jangan kepada yang lain gitu kan. Ya ya abati inni raaitu ahada asharaka kubah wasyams walqamar raaitu hum li sajidin. Kan gitu kan? Ayah Aku bermimpi melihat 11 bintang. Matahari dan bulan. Saya melihat semuanya itu sujud kepadaku. Ini anak murah 7 tahun. Balik. Ini itu bapak ibu. Ya. Jadi jadilah orang tua itu pendamping anak-anaknya. Ini bukan kata luar soka apa masalahnya. Ya, mudah-mudahan tetap ada manfaatnya lah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ajarkan iman. Jangan sampai anak itu sekolah tapi jadi tapi tambah jadi ate ateis. Ya, sudah saya sampaikan dulu penjenengan belajar IPA ya apa dulu tentang turunnya hujan, iya kan? Ada tadi Ibu tuh bahwa Allah taala yang menurunkan hujan, tidak ada. Semua jalan sendiri kayak Tuhan semua jadi makhluk itu kan? Jadi katanya matahari menyerap apa Pak Qodir? Air laut ya dengan panasnya terus menguap. Menguap jadi apa? Jadi awan terus apa? Pawi. Awan dibawa angin ngumpul baru kemudian turun hujan. Ini kan enggak ada Allahnya sama sekali kan? Jadi seakan-akan semua bergerak, bergerak berjalan sendiri, padahal tidak ada apapun di dunia ini, bapak ibu kecuali berjalan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa taala. Bahkan ada asar asar ya, cuma tidak tahu sohiyabanda. Cuma ada asar dari Hasan al Basri dia mengatakan bahwa sampai satu tetes kothroh turun hujan, itu tuh ada malaikat yang menjadikannya turun di mana gitu loh. Seperti itu. Gitu kok kemudian ada orang Bisa menolak hujan ya Itu jangan diyakini Pak Khotir Tidak boleh itu Dan jangan diviralkan Kalau diviralkan nanti malah banyak penyakit yang Menolak ke orang-orang gitu kan Dianggap biasa Padahal itu sesuatu suatu kesyirikan Ini tiga ayat Bapak Ibu Yang pertemuan lalu sudah kita bahas <coughs> Tinggal ayat yang keempat Kalau kita mau menikah Itu ini ayatnya Pak Surat Al-Furqan ayat 7 4 di situ kita biasa berdoa, Pak. Jadi doa orang-orang beriman itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama. Ini sekaligus menjadi visi musik keluarga muslim Bapak Ibu. Rabbana hablana wa hirb kami anugerahkan kepada kami. Min azwajina, istri istri dulu kan? Waduriyatina baru kemudian anak keturunan Qurrotaa'yun yang menjadi penyejuk ma, mata. Ya, Robana hablana min azwaajina waduriyatina Qurrotaa'yun yang ketiga wajalna lil muttaqina imama jadikan kami itu imam. Pemimpin bagi orang-orang bertakwa Jadi visi misi seorang muslim itu pak Ketika di dunia menjadi pemimpin orang-orang bertakwa Ketika di akhirat masuk neraka Masuk surga itu visi misi seorang muslim tuh begitu. Nah agar ini terwujud, wajah al-nailil mutaqinah imama bisa masuk surga, kemudian juga bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Pemimpin itu kan jadi pemimpin kan memiliki nilai lebih pak ya. Gak mungkin lah pemimpin paling goblok itu kalau gak zaman sekarang dah ada gitu kan. Jadi pemimpin itu rata-rata dulu tuh yang paling kayak rumah tangga, kepala rumah tangga misalkan begitu kan. <tuh> itu kepala rumah tangga jadi pemimpin itu mestinya bapak ibu itu dia tuh paling memiliki ilmu dari istrinya dari anak-anaknya gitu kan paling bertakwa paling banyak zikirnya paling menang ibadahnya tirakatnya itu Masya Allah gitu kan paling bersabar paling-paling pokoknya paling semua itu wajalna lilmutaqina ima imamah nah untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa ini ayat Allah Surat Al-Furqan 74 Apapun dalam Al-Quran itu Bapak ibu tidak ada yang kebetulan kan Apapun dalam Al-Quran itu Tidak ada yang kebetulan Kebetulan Tadi kan urutan apa Urutannya apa Agar nanti kita itu bisa menjadi Generasi yang kurutu a'yun Yang kemudian menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa Itu ketika mencari pasangan Ya Gitu kan harus pasangannya dilihat dulu makanya dida didahulukan Robbana Hablana min azwajina dulu jadi yang namanya zuriyat anak keturunan yang kurutu ayun itu tidak bisa muncul kecuali dari pasangan yang soleh dan solihah gitu loh zuriyatina Uh, Azwajina dulu kalau sudah sholih-sholihah nanti muncul zuriyat yang kurutu a'yun Jadi yang namanya anak yang kurutu a'yun ini bapak ibu itu Yang nanti bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa yang nanti masuk surga ketika di akhirat Itu di keluarganya itu adalah orang yang kurutu a'yun dulu jadi dia bisa membahagiakan bapaknya, membahagiakan ibunya, berbakti kepada bapak ibunya. Di rumah sudah kurotu a'yun, ketika keluar malah bisa bagus. Jangan dikira kalau di rumahnya bobrok, kemudian di luar jadi bagus, tidak mungkin. gitu loh. Jadi apa-apa itu dari keluh? Keluh? Kesah apa? Dari keluarga. Itulah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurotu a'yun. Ya. Nah, sekarang untuk mencari pasangan laki itu bagaimana, perempuan bagaimana? Ini semua digariskan dalam Al-Qur'an, Pak. Pertama itu pertama pokoknya kalau kalau kalau mau menikah itu pertama kali adalah agama dan akhiratnya itu, Pak. Agama bakarat ya sama gitu. Jadi agamanya. Nah, itu nanti dikembalikan kepada surat Al-Baqarah 221. <tuh> ini ada gambaran laki-laki, ada gambaran perempuan Perempuan Dalam surat Al-Baqarah 221 Allah Ta'ala berfirman Wa la tangkihul musyrikati hatta yu'min Wahai kalian para laki-laki La tangkihul musyrikat Jangan menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna Sampai mereka beri, beriman Masya dia itu kaya Masya dia itu cantik Masya Allah dia itu berdarah biru. Musyrik buat apa wong musyrik? Kata Allah, "Wa la'amatu mukmina." Sungguh budak perempuan yang beriman. Budak perempuan, budak padahal khairun lebih baik min musyrikatin daripada wanita musyrik walau aqjabatkum. Meskipun wanita musyrik itu membuatmu kagum dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, dengan semua dunianya misalnya. Kalau musyrik jangan-jangan gitu kan Kenapa nanti Allah menjelaskan pada akhir ayat Nah ini tadi khidupnya Perintahnya kepada para laki-laki yang mau menikah pak Sekarang kepada para wali yang mau menikahkan putra Yang mau menikahkan putri kaum muslimin Mau menikahkan misalkan saudara perempuannya Mau menikahkan anaknya Kata Allah, walatungkihul musriki nahajayuk minu. Kalian wahai para wali, termasuk para istri juga, karena kan kadang-kadang suami itu kan biasanya jaluk pendapat kepada istri kan. Nah, itu tetap harus mengedepankan agak agama. Walatungkihul musriki nahajayuk minu. Kalian wahai para wali, jangan menikahkan wanita-wanita Muslimat dengan orang-orang musyrik. Sampai orang-orang musyrik itu beriman. Kalau enggak pernah beriman, mending budak kata Allah. Wala abidun mu'minun. Sungguh budak yang beriman. Khairun jauh lebih baik. Min musyrikin. Daripada laki-laki musyrik. Walau a'jabakum. Meski laki-laki musyrik itu membuat kalian kagum. Itu kata Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala melarang Ulaika yadu'una ilan-nar Kerana mereka semua mengajak kepada neraka, neraka. Wallahu yadu'u ilal jannati wal bi biiznih Sementara Allah itu mengajak kepada apa? Surga dan ampunan dengan izin-izinnya Jadi agamanya dulu Pak dilihat ini jangan-jangan tiba tibae eh, keluarganya keluarga kejauhan ini abangan ini bapaknya seneng nang dukun ben malam Jumat keliwon pasti memandikan kerisnya atau mandi kembang ta apa gitulah nah gitu bapaknya jekawen mesti maratu kok ngono eh dilihat gitu ya jadi dilihat bagaimana orang tuanya bagaimana ibunya tipe ka tahu salat misale Tiba eh punya jen nasab misalkan karena dulu itu pernah bu ikutkan huragan lah, atau pernah melakukan apalah bahaya pak itu. Dilihat jadi ini jangan angger nikah aja gitu, jangan angger cari mantu aja ngupong nong sing gelemb yonda gitu kan. Nah ini untuk laki-laki dan perempuan secara umum. Tapi untuk laki-laki bapak ibu itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup agamanya bagus, cukup akhlaknya ba, bagus Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza ja'akum mantar dhawna dinahu wa khuluqah Jika datang kepada kalian laki-laki yang sudah kalian rinduai agama dan akhlaknya Gimana kita tahu kalau Laki-laki itu -laki agamanya bagus kan bisa tanya pak. Zaman sekarang itu mudah kok. Kita cari orang coba lihat Facebooknya, lihat apa Instagramnya, apalagi Twitternya kan ketahuan. Lihat profil wa-nya gimana nih pengen si merah-merah gonta-ganti wah masuk mantu ini nira gitu kan. Tapi gimana mau nukapir rotor-rotor Gimana pak khawatir jadinya ini? Ini patah turu pak khawatir ini. <tuh> Jadi gitu Bapak Ibu, ya okay? diperhatikan. Nah kalau laki-laki itu sudah kalian anggap apa? Sudah kalian ridoyi agama dan akhlaknya. Gimana akhlak dia kepada tetangga, kepada yang lebih tua? Kajiannya di mana aja dilihat. Dan ini nih, perlu perjalanan satu bulan atau lebih untuk mencari tahu itu, Pak. Nah kalau sudah datang melamar laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya Fazawwijuh no, gitu kan Jadi pakai kata fa bukan thumma Fa itu kan langsung Kalau thumma pakai jeda waktu pak Fazawwijuh illa taf'aluhu Jika kalian tidak melakukannya kata Nabi SAW Takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridh akan terdapat fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar ini maknanya bisa nanti malah terjadi fitnah atau malah kualat wong soalnya kok ditolak kan begitu. Makanya Hasan al Basir rahimahullah ditanya sama orang pak yai, bahasa saya ya nih, dulu nggak ada kyai. Pak yai ini saya ini punya putri tak nikahkan kepada sinten gececoi gitu kan. Kata Hasan al-Bazir rahimahullah, nikahkan dengan taqiyin. Taqiyin itu orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu kalau apa? Kalau mencintai pasti akan memuliakan. Dan kalau misalkan tidak mencintai, dia tidak akan mendoh, mendholimi. Ini untuk laki-laki, Pak. Ada satu hadis, Ini sangat bagus. Misalkan kalau dibuat syarat ya. Jadi kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan Barang siapa yang sholat selama 40 hari Pak Dia itu menangi takbiratul ikhram bersama imam Pernah dengar hadis ini enggak Jadi selama 40 hari Setiap harinya sholat 5 waktu itu Takbiratul ikhramnya bareng bersama imam Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kutibat lahu bara'atan maka dicatat baginya dua kebebasan bara'atun minan wa bara'atun minan nar. dia dibebaskan dari sifat munafik dan dibebaskan dari neraka Nerangkan. Coba nanti kalau misalkan ada orang laki-laki yang melamar Aku tidak punya syarat apa-apa Tidak tahu kok ijasa, tidak tahu kok pekerjaan gitu kan Tapi kau nisah selama 40 hari Takbiratul ikhram, sholat lima waktu bersama dengan imam Tapi ini mantu ini betul untuk kok <laughs> Ada imam yang salah di mana-mana Gitu pak khatirnya InsyaAllah demikian Bapak Ibu ini buat laki-laki untuk perempuan InsyaAllah pertemuan akan datang Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan perjumpaan kita ini perjumpaan yang penuh dengan keberkahan Bagaimana apa ini Ta'wah Apa ini Pak Bagaimana pernikahan beda agama Islam dengan Kristen hukum menurut agama Islam <tuh> Kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita Kristen, wanita ahlul kitab boleh, Pak. Nggih. Okay? Laki-laki muslim, laki-laki jangan dibalik. Laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab itu boleh. Dalilnya ada dalam surat Al-Maidah, ya. Jadi Allah menghalalkan bagi kita makanan ahlul kitab sembelihan, ya. Jadi sembilan ahli kitab halal bagi kita, sembilan kita halal bagi mereka Juga wanita-wanita yang menjaga diri dari mukminat, juga dari muhsonatnya ahli kitab itu halal bagi kaum muslimin Tapi syaratnya tetap, ku anfusakum wa ahlikum naroh Karena tujuan menikahnya orang islam itu kan apa? Kumpul bersama di surga kan? Jadi paling tidak untuk mengislamkan untuk narik keluarganya masuk is, Islam. Nah harus menikah di bagian ya, murtad kabe buat apa menikah enggak usah nikah bohongan, gitu kan. Jadi tujuan bolehnya itu karena ar-rijalu qawwamuna laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pemimpin kan harus menang kan? Jadi jangan sampai andaikan, sampai mentok Ibunya tidak mau masuk Islam Misalkan, tapi dia berhasil apa Apakah memasukkan Islam? Bu morotuanya, bu pamannya istri Dan anak-anaknya itu harus ikut Bapaknya semua gitu. Nah, ini juga perlu pembahasan yang agak lama Ini Bapak Ibu, karena memang <tuh> Sekarang itu ada semacam e, Dakwahnya mereka Itu Masuk Islam dulu, para musnikah Dimuntad no KB, kan gitu kan Banyak itu, hati-hati jadi yang mu'alaf itu bukan sing baru satu bulan golek sertifikat masuk Islam Tapi mu'alaf itu paling tidak sudah sepuluh tahun yang lalu, lima tahun yang lalu punya kajian rutin ikut di mana gitu Dan ujung-ujung, aku mau masuk Islam, saya ingin ada sertifikat itu kok ingin bujuh ya pak? Gitu. Jadi hati-hati Nah tetapi kalau wanita muslimah menikah dengan laki-laki bukan muslim itu haram 100% Haram 100% persen malah 1000% itu enggak boleh kembali kepada tadi itu Al-Baqarah 221 Kenapa karena enggak pernah ada wanita itu kawamat ala Rijal ada. yang ada itu Rijalu kawamuna alan. Nisa ya karena laki-laki itu pemimpin bagi wanita Insyaallah begitu Wallahu ta'ala alam barokallahu fikum jika yang benar itu semata-mata dari Allah Taala, jika ada yang salah dari saya sendiri, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.